Visioning Indonesia Kote Basri Pintra proses demokrasi yang selalu diperjuangkan oleh bangsa Indonesia dan dijaga keberhasilannya secara terus menerus hingga kini ternyata selalu saja bisa menjadi alasan bagi sekelompok orang khususnya di kalangan elit di Indonesia untuk terus melanggengkan posisi mereka dalam lingkaran kekuasaan. Lantas sebagian kalangan menganggap demokrasi yang seperti ini hanya membuat proses perbaikan di Indonesia menjadi lebih sulit dan memakan waktu lebih lama. Untuk membahas soal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Katib Basri. Mas Katib, bagaimana menurut Anda? Saya kira ini proses, proses karena sebuah perjalanan itu nggak bisa seketika di mana orang sadar, seperti kayak gini deh ya, kelompok membuat keputusan, dulu kalau dia bikin keputusan itu gampang aja gitu kalau dia kasih pendapat, presidennya setuju, maka walaupun apapun keputusannya dilaksanakan, kalau orang gak setuju ditangkap aja gitu, kayak mau naikin BBM gitu ya, misalnya, kalau misalnya mau dinaikin BBM, naikin aja gitu asal presidennya setuju, naikin, kalau kemudian orang protes, tangkap aja gitu Ya sehingga itu, anda bikin proses policy jadi lebih mudah tetapi sekarang kan anda gak bisa lakuin itu kalau anda gak bisa meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan ini betul, maka nah maka nggak akan dapat dukungan, kan? Ini sebuah proses yang menurut saya, kita semua harus belajar gimana menjual ide, gimana meyakinkan orang, gimana kita coba persuade bahwa ada sebuah proses diyakinkan dengan diskusi, dengan pembicaraan, tidak dengan kekerasan, tidak dengan paksaan. Jadi si pembuat Keputusan juga sekarang harus belajar. Lantas bagaimana dengan anggapan yang mengatakan bahwa demokrasi selalu bisa memiliki potensi membuat proses perubahan ke arah lebih baik menjadi lebih sulit, Mas? Di dalam konteks ini akan terjadi, akan selalu terjadi, apa namanya, compang-camping di awalnya, istilahnya budayawan Gunawan Muhammad. Demokrasi itu seperti publik tahu, kalau Anda lihat bikin tahu itu betul-betul menjijikkan dan baunya nggak enak. Tetapi ketika dia udah jadi, dia enak dimakan. Kalau kemudian di dalam prosesnya ada yang mau politik uang apa, itu akan terjadi gitu. Ini bukan bukan hanya monopoli yang terjadi di Republik Indonesia. Anda lihat India itu butuh waktu 50 tahun sampai sekarang masih berkelahi dia dengan itu gitu. Tentunya kita kan nggak mau ke sana. Tetapi yang saya mau bilang adalah bahwa ini proses yang memang harus dijalanin. Kenapa kemudian kita memilih, katakan lagi nih? karena demokrasi itu kemudian membuat ada kemungkinan beberapa grup tertentu manfaatkan, kemudian menjadi Anda menjadi menolak demokrasi. Apa begitu alternatifnya? Ini saya ingat apa yang di, disampaikan oleh bekas Presiden Amerika Jimmy Carter, dia bilang kemampuan manusia untuk berbuat adil itu membuat demokrasi menjadi mungkin. Tapi kecenderungan manusia untuk berbuat sewenang-wenang membuat demokrasi menjadi perlu. Jadi saya kira dia demokrasi tidak menghasilkan sebuah jawaban yang sempurna, tetapi setidaknya dia mencegah kita dari sewenang-wenangan. Demikian Katib Basri, saya Gery Sadewa.